Selamat datang di hari kedua di Learning for Success e-learning program. Hari ini Anda akan belajar cara mencatat dengan kedua belah otak, yaitu teknik mencatat yang digunakan oleh ilmuwan dan para penemu-penemu besar, seperti Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Charles Darwin, dan masih banyak lagi yang lainnya. Teknik ini akan menjelaskan kepada Anda bagaimana mencatat berdasarkan cara kerja otak kiri dan otak kanan, mencatat berdasarkan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, membuat catatan yang kreatif, membuat catatan yang menarik, sehingga selalu ingin membukanya kembali, membuat catatan yang tidak bertele-tele. Tapi menjadi jauh lebih paham menentukan apa yang perlu Anda catat dan apa yang tidak perlu Anda catat Mencatat dengan teknik super memory sehingga sangat mudah untuk mengingat apa yang Anda catat Meningkat satu buku dalam satu lembar kertas Bahkan jadi lebih ingat dan lebih paham Teknik menciptakan fokus dengan konsentrasi penuh pada saat mencatat dan saat menerima pelajaran Sehingga pikiran tidak berkeliaran dan kita tidak terlewatkan suatu materi Mari kita mulai Mengapa kita harus mencatat? Dengan mencatat, kita akan jauh lebih mengingat Suatu informasi yang kita terima Bahkan ada suatu statistik Yang menyatakan bahwa dengan mencatat, kita bisa mengingat 60 hingga 80 persen materi yang disampaikan Sedangkan, jika kita tidak mencatat Kita hanya mengingat sekitar 20 persen Bahkan mungkin kurang dari 20 persen Dengan mencatat, juga memudahkan kita Untuk melakukan revisi dari apa yang kita pelajari Sehingga-sehingga suatu waktu Kita ingin membuka kembali, kita dengan mudah Dapat mempelajarinya kembali Apa yang telah kita pelajari beberapa hari yang lalu Dengan mencatat kita juga bisa dapat menangkap ide-ide atau respon yang muncul pada saat kita menerima pelajaran. Jadi sehingga pada saat kita menerima pelajaran seringkali kita merespon terhadap suatu materi dan dengan mudah kita dapat menuliskannya kembali. Hmm, tanpa mencatat dan mengulangi, kebanyakan orang akan sangat sulit untuk mengingat informasi yang diterima. Oke, sekarang teknik mencatat yang efektif adalah teknik mencatat yang dapat mempersingkat waktu, namun dapat meningkatkan pemahaman Nah, namun apa yang sebenarnya harus kita catat? Bagaimana cara mencatatnya? Berikut adalah dua teknik mencatat yang sangat efektif berdasarkan cara kerja otak menerima dan menyimpan informasi Teknik yang pertama adalah mencatat dengan ketiga gaya belajar dan menggunakan pikiran bawah sadar Seperti kita ketahui bahwa gaya belajar adalah ada tiga gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Kita akan menggunakan ketiga gaya belajar ini untuk cara teknik mencatat yang saat ini Kemudian kita gabung dengan mencatat berdasarkan pikiran bawah sadar yang selalu bekerja dengan memberikan respon, pemikiran, kesan, perasaan, pertanyaan, kebetulan, untuk setuju atau tidak setuju. Ini masuk dengan pikiran bawah sadar ini adalah ketika kita menerima informasi secara tidak sadar tanpa kontrol dari pikiran kita, otak kita akan selalu memberikan respon terhadap suatu hal. Hal itu bisa seperti tadi, bisa seperti respon yang negatif atau mungkin positif Atau rasa setuju atau tidak setuju, perasaan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan Nah, perasaan ini sangat baik apabila kita mencatatnya Sehingga kita akan lebih mudah mengingatnya Mari kita mulai Yang pertama kita menggunakan simbol visual Dengan simbol visual, akan memudahkan kita untuk mengingat dan menyimpan perasaan kita Dengan demikian kita bisa mengingat apa yang kita pikirkan pada saat belajar materi di kemudian hari nanti. Nah, contohnya ketika kita ketika anda melihat simbol atau logo Learning for Success di atas di sebelah kanan atas, tanpa ada tulisannya pun anda langsung tahu bahwa itu adalah Learning for Success. Ini adalah salah satu contoh sederhana bagaimana simbol atau logo itu bekerja dalam proses memori. Berikut ini adalah simbol visual yang mudah untuk digunakan dalam catat. Yang pertama adalah tiga tanda seru yang artinya penting. Atau arjen Kemudian tiga tanda-tanya Bermakna atau artinya bingung, aneh Ataupun Anda mungkin masih Ragu-ragu terhadap suatu penjelasan Tanda panah yang menyatakan hubungan Hubungan di sini bisa bisa Jadi hubungan antara Satu materi dengan materi yang lain Nah, ataupun hubungan antara Materi dengan Pengalaman Anda di dunia nyata Yang berikutnya adalah Simbol uh, Smile atau senyuman Ini berarti menyenangkan Dan bermakna positif Misalkan anda ketika anda mendengarkan Suatu materi yang disampaikan Anda merasa senang Atau meraka, anda bisa Menambahkan simbol ini Di catatan anda Nah kebalikan dari simbol smile Itu simbol cemberut Yang bermakna negatif nah, Hal ini bisa Anda Letakkan Di catatan anda Ketika anda Menerima catatan Ketika anda mencatat Kemudian anda merasakan Sesuatu yang Kurang baik Misalnya dikatakan tentang polusi. Kemudian di sana dijelaskan bahwa polusi dapat merusak lingkungan. Di sini sangat jelas bahwa ini bermakna negatif. Anda bisa menambahkan simbol ini di catatan Anda. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah eh uh, simbol wow. Menakjubkan dan apapun yang terkesan mencengangkan. Seperti ini sebenarnya lingkaran kemudian ada uh, cahaya seperti Matahari, anak mereka yang bikin gambar matahari seperti ini Dengan simbol ini Akan menjelaskan Sesuatu yang mencengangkan Atau menakjubkan Oke, Supaya lebih jelasnya mari kita Praktekkan Nah yang pertama yang kita lakukan adalah Membagi dua kertas Kertas yang kita gunakan untuk catar kita bagi dua itu bagian kiri dan bagian kanan nah, Berilah garis Vertikal sekitar 4-5 cm Dari sisi kanan Sekarang kertas Anda sudah terbagi menjadi dua, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Catatlah kata kunci dari materi yang dijelaskan di sisi sebelah kiri, kertas. Dan pada sisi sebelah kanannya, catatlah perasaan Anda, respon Anda, kesan Anda, pemikiran Anda, ala yang dikeluarkan oleh alam bawah sadar Anda, atau pemikiran bawah sadar Anda ketika Anda menerima materi tersebut. Misalkan, catatan di bawah ini. Di sebelah kiri Anda mencatat tentang materi tentang otak, kemudian di sebelah kanan. Andam meri tangkapan Dan membuihnya dengan simbol-simbol. Materi yang pertama jelaskan bahwa seluruh manusia berjumlah satu triliun. Pada saat ini anda merespon, wow, ini sangat banyak. Mungkin ada di sini kaget, terkejut dan mungkin ini suatu hal yang menajibkan buat anda. Anda bisa menulis di sebelah, di sebelah kanan ini, bisa, wah, wow, suatu yang, uh, wow, ternyata banyak juga otak kita seperti demikian. Kemudian kita beri simbol, simbol wow tadi yang selanjutnya adalah jelaskan lagi tiap sel bisa terhubung puluhan ribu kali atau puluhan ribu hubungan mungkin anda bingung bagaimana cara tiap sel, sel itu berhubungan nah di sini anda bisa memberikan tanda tanya tiga tanda tanya kemudian anda catat apa yang anda rasakan itu apa pertanyaan anda terus bagaimana cara berhubungannya nah yang ketiga yaitu materinya adalah jika semua terhubung Maka jumlah hubungan yang terjadi adalah saat angka 1 Diikuti dengan 10,5 juta kilometer angka 0 Nah disini anda, anda menjadi lebih bingung lagi Anda bingung dan tageb Akan sebuah pernyataan seperti ini Mungkin anda bisa menambahkan Dua simbol yaitu Pertama simbol wow ini Yang sangat banyak Dan kemudian anda bisa menambahkan Simbol tanda, tiga buah tanda tanya Dan anda bisa menulis perasaan anda sana Atau mungkin pertanyaan anda Seperti contohnya bagaimana menghitung Menghitungnya sehingga Bisa dikatakan bahwa angka 1 hingga sampai 10,5 juta angka tersebut Demikian contoh simpelnya Nah, catatan ini sangat efektif digunakan pada saat mendengarkan kuliah pidato, seminar Karena selain menuntut kita untuk terus berkonsentrasi gitu, Kita akan terus berkonsentrasi Walaupun kita berpikir, di satu sisi kita menerima pelajar Namun di satu sisi lain, pikiran masalah kita selalu, selalu berpikir Nah, di sini kita tetap berkonsentrasi karena kita mencatat dalam satu kertas Demikian Uh, karena seringkali kita akan merasakan kembali apa yang kita pikirkan dan demikian kita lebih mudah mengingatnya Nah, hal ini sangat baik untuk kemampuan mengingat karena melibatkan emosi nah, seringkali hal yang paling kita ingat saat menerima informasi bukanlah materinya Melainkan gagasan yang muncul dalam pikiran kita Nah, inilah fungsinya catatan ini Oke, okay, kita masuk ke catatan teknik mencatat berikutnya yaitu Teknik mencatat yang kedua adalah Teknik mencatat menggunakan peta pikiran Peta pikiran adalah teknik mencatat yang sangat mirip dengan cara kerja sel-sel otak kita menyimpan informasi. Bahkan bentuknya pun sangat menyerupai sel otak. Peta pikiran pertama kali digunakan oleh Leonardo da Vinci, seorang genius milionium terakhir. Kemudian digunakan lagi oleh generasi berikutnya, seperti penuh-penuh besar, seperti Albert Einstein, Charles Darwin. Charles Darwin dalam me merumuskan teori evolusinya, dia menggunakan main map. demikian juga Isaac Newton, dan masih banyak lagi. Berikut adalah beberapa kelebihan dari peta pikiran dibandingkan catatan biasa. Yang pertama, peta pikiran menghemat waktu Anda. Dengan menggunakan peta pikiran, maka dipiluun lembar bisa Anda jadikan satu lembar. Dengan mengumpulkan kata kuncinya saja, jadi ketika mempelajari ulang, Anda tidak perlu membalik-balik halaman hingga 10 lembar. Yang perlu, yang perlu Anda bacainya adalah kata kunci di halaman yang dimaksud kami di satu halaman saja. Yang kedua adalah, peta pikiran membantu Anda mengingat sekali peta pikiran dapat membantu anda mengingat Dibandingkan catatan biasa Karena peta pikiran mengandung prinsip-prinsip memori Seperti warna, gambar, imajinasi, dan lain sebagainya Sedangkan catatan linear Sangat-sangat membosankan Paling-paling warnanya hitam Ataupun syukur-syukur juga ada warna biru Kemudian yang ketiga Peta pikiran sejalan dengan cara kerja otak Peta pikiran sejalan dengan kerja otak Karena kita menerima informasi cara acak Bukanlah secara terurut seperti catatan linear pada umumnya Peta pikiran juga melibatkan otak kanan Karena mengandung fungsi-fungsi otak kanan Dalam catatan yang salah satunya tadi adalah acak nah, Coba perhatikan peta pikiran dengan sel-sel otak Anda Anda bisa bandingkan, sangat-sangat mirip Nah kemudian yang keempat adalah Peta pikiran meringkas tanpa mengurangi pemahaman. Peta pikiran tidak membuat ot otak kanan lelah Dengan begitu banyak kata-kata yang tidak penting Bahkan Anda bisa meringkas satu buku ke dalam satu lembar kertas Dengan peta pikiran Tanpa kehilangan ide pokok dari isi buku tersebut Bahkan peta pikiran meningkatkan meningkat pemahaman Anda Karena dengan sekali pandang Anda bisa melihat Keseluruhan materi dan hubungan antara materi yang satu Dengan materi yang lain Minkian. Misalkan Mari kita masuk ke contohnya Misalkan Anda akan membuat peta pikiran dari Artikel mengenai otak di bawah ini Terlebih dahulu baca artikel Di bawah ini Dengan Kemudian kita akan bandingkan dengan pita pikiran yang akan dijelaskan berikutnya. Mengenai otak. Anda bisa ikut membacanya sambil mendengarkan apa yang kami ucapkan. Oke, Otak manusia adalah mesin utama yang mengatur semua fungsi tubuh kita. Mulai dari yang paling primitif seperti makan, tidur, menghindari bahaya, hingga proses berpikir yang paling canggih. Seperti menciptakan peradaban, penemuan teknologi, dan lain sebagainya. Otak kita terdiri dari 1 triliun Sel yang disebut neuron Dan setiap sel neuron tersebut Memiliki se sekitar 20.000 cabang Setiap kali kita menerima informasi Cabang-cabang inilah yang terhubung satu sama lain Sehingga kita dapat menyimpan informasi tersebut Menurut teori otak trinon Yang dicetuskan oleh Dr. Paul McLean Otak kita terdiri dari 3 bagian otak Yaitu otak reptil, otak mamalia, dan otak neokortek Otak reptil atau batang otak Berfungsi untuk menentukan perilaku Yang berkaitan dengan kelangsungan hidup Dan melanjutkan keturunan. Perhatiannya adalah makanan, tempat tinggal, dan reproduksi. Ketika kita dalam bahaya, otak reptil akan spontan bangkit dan bersiaga atau melalui diri dari bahaya. Inilah yang disebut dengan reaksi hadapi atau lari. Otak mamalia atau sistem limbik, fungsinya adalah bersifat emosional dan kognitif. Menyimpan perasaan kita, memori, pengalaman yang menyenangkan, juga mengatur pola hidup Anda seperti pola tidur, apar, haus, tekanan darah. Etak jantung, gairah seksual, temperatur tubuh, metabolisme, dan sistem kekebalan. Otak neokortex membentuk 80% materi otak. Inilah otak kecerdasan kita yang mengatur pesan dan yang diterima melalui kelima inra kita, seperti penalaran, berpikir, secara intelektual, membuat keputusan berperilaku waras, bahasa, kendali motorik sadar, dan ide-ide. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rogers Perry tak pada tahun 1960, ketiga otak kita masing-masing dibagi menjadi Dua bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan Yang mempunyai fungsi yang berbeda Otak kanan berpikir untuk hal-hal yang berkaitan dengan Sesuatu yang acak, gambar, warna, imajinasi, kreativitas, irama, dan lain sebagainya Otak kiri ber berpikir dengan cara berurutan Sedangkan uh, otak kiri yaitu berpikir dengan cara berurutan Yang bersifat logis, linear, analysis, analysis bahasa, dan matematika Nah, bagaimana cara membuat mind map, nya bisa anda uh, pahami apa yang di, kita jelaskan tadi di, apa yang anda baca. Nah sekarang saatnya untuk membuat mind map dari mat, artikel di atas. Langkah yang pertama adalah sediakan kertas kosong yang tanpa garis, kata VS juga lebih bagus. Letakkan dalam posisi landscape jadi memanjang ke samping bukan memanjang ke atas. Tuliskan judul materi atau gagasan utama di bagian tengah. Karena beginilah cara kerja otak kita, fokus kemudian menyebar ke segala arah. Fokus, balas ada titik, di tengah, kemudian menyebar ke segala arah. Nah, sebagai contohnya, coba anda bayangkan sebuah, uh, sebuah strawberry di layar komputer anda. Silahkan bayangkan. Ini adalah untuk menguji bagaimana cara kesejaan otak anda. Bayangkan tepat di, di, di, bayangkan di layar komputer anda ini ada uh, buah strawberry. Sudahkah anda membayangkannya? Baiklah, di mana anda membayangkan gambar strawberry tersebut? Apakah di sudut kanan, atau di kanan atas, atau kanan bawah, ataupun di kiri atas, atau kiri bawah? Sudah pasti Anda membayangkannya tempat di tengah-tengah, bukan? Nah, beginilah cara kerja otak kita. Oleh karena itu, kita menyimpan ide pokok atau judul utama di bagian tengah. Setelah kita menuliskan judulnya, kemudian berilah gambar yang menjelaskan gagasan utama dari materi, tersebut karena sebuah gambar bermakna seribu kata dan membantu kita menggunakan imajinasi apalagi jika gambarnya menarik akan membuat kita tetap fokus dan berkonsentrasi serta mengaktifkan otak kita selanjutnya gunakan warna pada gambar yang di tengah tadi karena dengan warna anda memperkerjakan otak anda otak kanan anda maksud kami warna membuat peta pikiran lebih hidup dan menarik perhatian otak kita menyenangkan dan menambahkan energi pada pikiran kreatif. Kemudian tariklah berapa cabang utama dari gambar pusat sebagai cabang se sebagai cabang dari subahasan. Nah, gunakan satu warna untuk setiap cabang, setiap cabang utama, kemudian warna itu nantinya diikuti oleh cabang-cabang selanjutnya yang di, yang yang di belakangnya gitu. Cara ini agar membantu Anda untuk membedakan antara cabang-cabang yang membahas subahasan yang berbeda buatlah cabang yang melengkung, jangan sekali-kali membuat cabang yang lurus. karena cabang yang lurus membosankan dan kurang kreatif sehingga tidak menarik bagi otak, otak Anda Artikel tadi sebenarnya hanya terdiri dari tiga hal ini saja. yang pertama adalah membahas cara kerja otak. perhatikan di cabang salah satu cabang di cabang pertama kita akan membahas cara kerja otak. kemudian di, yang kedua adalah pembagian otak berdas berdasarkan teori dr. Paul MacLean. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan pembagian otak oleh Roger Sperry. Nah, kemudian tariklah beberapa cabang tingkat kedua dari cabang utama. Dari uh, tarik cabang tarilah cabang dari apa yang dijelaskan uh, tentang cara kerja otak, apa yang dijelaskan oleh Dr Paul MacLean, dan apa yang dijelaskan oleh Roger Sperry. Telah anda menarik cabang-cabangnya, kemudian masukkan kata kunci untuk setiap cabang yang telah anda buat tadi. Kata kunci ini anda bisa ambil dari yang pastinya anda ambil dari materi-materi materi, dari artikel tadi. Nah, berikutnya tarik cabang tingkat ketiga dari cabang tingkat, tingkat kedua tadi tarik, tarik cabang tingkat ke, ke ketiga untuk menjelaskan seberapa detail dari cabang tingkat kedua yang anda tarik dari pangkalnya dari yang anda tarik tadi. Begitu seterusnya hingga cabang tingkat maksimal itu hingga uh, tergantung dari materi yang dijelaskan. Setelah anda menariknya lagi, tuliskan kata kunci untuk tiap cabang yang sudah anda buat. Bekitu seterusnya. Nah, anda juga bisa menambahkan simbol dan gambar atau ilustrasi yang membantu ingatan anda di beberapa kata kunci yang mungkin anda anggap penting. Bisa aja, mungkin anda mengisi uh, gambarnya Roger Perry atau Dr. Paul McClain di kata kunci-kata kunci tersebut di, di cabang utamanya. Nah, ingatlah selalu bahwa satu gambar bermakna seribu kata, maka jika sepuluh gambar maka sama dengan 10.000 kata jadi anda tidak perlu menulis hingga 10.000 kata hmm, peta pikiran ini sangat efisien digunakan untuk pengulangan dan e, rev, e, dan preview gitu karena ke, karena anda bebas berimajinasi tanpa takut ketinggalan materi atau kehilangan waktu nah, untuk untuk e, cara tanda lainnya untuk misalnya dalam pertemuan seminar atau mengikuti kelas ataupun kuliah mungkin lebih baik anda menggunakan tanda tangan yang sebelumnya oke sekian untuk hari ini sampai jumpa, salam sukses